Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala له, wa man yudlil fala Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh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 amma ba'da anna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri fa inna kull muhdathatin bid'ah kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnar ibati rahimani wa alhamdulillah pada kesempatan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajelis di tempat yang mubarakah ini yang akan kita kaji biidzinillahitaala adalah tentang salah satu bidang dari ulumussyariah yaitu ilmu at-tajwid ya akan, akan kita pelajari pada pagi ini adalah ilmu at-tajwid atau ilmu qiraatul quran wa qati billahi Ilmu Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana melafazkan secara sahih, secara benar huruf-huruf Arabiah. Ya, ilmu yang mempelajari bagaimana kita bisa melafazkan huruf-huruf Arabiah dengan sahih, dengan benar. Yang demikian. Dengan cara kita mempelajari di mana tempat-tempat keluar dari huruf-huruf tersebut dan juga sifat-sifat huruf. Nah, ilmu tajwid juga mempelajari bagaimana kita mewakifkan bacaan, ya. dan itulah yang menjadi inti dari uh, ilmu tajwid, sebagaimana yang disebutkan oleh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaanhu ketika memberikan tafsir akan makna tertil dalam surat Al-Muzammil Allah subhanahu wa taala merintahkan nabi nya alaihi wasallam waradtilin Qurana tertilak dan bacalah dengan tertil Al-Quran maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaanhu bahawa tertil maknanya adalah Tajuidul huruf wa ma'rifatul wukuf Tajuidul huruf wa ma'rifatul wukuf Ia yani melafatkan huruf-huruf Dengan mujawad Dengan baik Secara sahih ya. Melafatkannya dari tempat-tempat yang benar Juga dengan sifat-sifat yang Dimiliki oleh masing-masing huruf Serta mengenal waqaf ya. Di mana tempat Atau kalimat Yang kita bisa pilih Untuk kita menghentikan bacaan Ya, sehingga Kalimullah yang kita baca adalah Sesuai dengan makna yang Allah Ta'ala kehendaki ya. Ilmu tajwid ini diterapkan dalam Qiraatul Quran ya. Ilmu tajwid diterapkan dalam Qiraatul Quran Dan sebagian dari uh, Abdul Ilmi mengatakan Juga diterapkan dalam Membaca alhadis al syarif. Namun Allah alam Ilmu tajwid secara detail ya, Ini diterapkan secara Detail dalam Kiraatul uh, Quran Dengan mempelajari ilmu tajwid Maka diharapkan kita Bisa menjaga ya, Dari terjatuhnya ke dalam Al-lahan, dalam kesalahan-kesalahan Saat kita membaca kalamullah ya. Karena ya, Tidak tepat Dalam melafatkan huruf Bisa berakibat kepada ya berubahnya kalimat dan juga berubahnya makna ya sehingga dengan kita mempelajari lafaz-lafaz ya huruf ya makharijul huruf dan juga sifatul huruf serta mempelajari di mana tempat-tempat yang kita e, tepat dalam mewaqafkan bacaan maka kita akan terhindar biidznillah taala dalam dari kesalahan di dalam qiraatul quran ya خاد في الله رحمه ini min afdhali al ulum al syar'iyyah ya ilmu ini termasuk ilmu yang paling afdal di ilmu-ilmu yang memiliki fadilah naam termasuk afdhali al ulum al ulum al syar'iyyah wa asrafiha karena ilmu tajwid berhubungan dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala ilmu ini berkaitan dengan kalamullahi subhanahu wa ta'ala yang kita meyakini bahawa Al-Quran adalah kalamullah walaysa bi makhluk ilmu tajwid yang meletakkannya ya, secara amaliyah tentunya adalah Nabi kita Muhammad SAW beliau telah meletakkan secara amaliyah kaidah-kaidah ilmu ini ya, secara amaliyah, secara praktek. beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana membaca Al-Qur'an dengan sahih, dengan tertil, dengan tajwid. Dia bacakan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana beliau diajari oleh Jibril alaihissalam Sebagaimana Jibril mendengarnya dari Allah Azza wajalla. Ya. Wa demikianlah ilmu ini secara berantai disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. kemudian berlangsung hingga generasi kita saat ini dan sampai hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan bahwa Al-Quran akan senantiasa Allah jaga ya. inna nahmu nazzalna dhikra wa inna lahulahafizun sesungguhnya kami telah telah menurunkan Al-Dhikra wa inna lahulahafizun dan kamilah yang akan benar-benar menjaga kemurnian Al-Quran ya baik Lafaz ataupun juga maknanya, ya, lafzan dan maknan, lafaznya dan juga maknanya semuanya akan dijamin oleh Allah Taala dijaga ya, dari perubahan dari kesalahan. Nah. Tapi, adapun secara teori, ya, secara teori maka tentunya ilmu ini juga sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya, ya, diletakkan oleh para ulama, ya. Sepeninggal para sahabat atau para tabiin, yang mereka kemudian menuliskan dalam sebuah apa, e, bidang ilmu khusus, ya. bidang ilmu khusus, ya, sebagaimana ilmu nahwu, ilmu salaf, ya. secara amaliyah tentunya diasarkan oleh para nabi oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat. Nah, tetapi secara teori ilmu ini kemudian dituliskan dalam buku-buku khusus. Terkait dengan bidang-bidang ilmu tertentu ya Belakangan oleh para ulama Sepeninggal Para tabi'in ya. uh, Yang tertulis uh, Sebagai apa Perintis peletakan dasar Ilmu tajwid secara teori Adalah Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sallam Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sallam Rahimahullah Ta'ala Nah beliulah yang dianggap sebagai pelopor atau perintis peletakan ilmu tajwid secara uh, teori. Nah, dan banyak kitab-kitab tajwid yang bisa kita mengambil faedah darinya, ya, uh, baik dalam bentuk membumah, ya, dalam bentuk apa, bait-bait membumah atau dalam bentuk apa, keterangan. Uh, apa namanya yang mudah dengan bahasa yang uh, apa bah, lebih sederhana ya, bisa kita mengambil uh, apa fadl atau belajar kitab Tuhatul atfal atau kitab muqaddimah jazaria atau kitab-kitab yang lainnya yang ditulis oleh para ulama muqaddimah wahdisan. Wassalamualaikum warahmatullah Nah, nah. Ilmu tajwid ini Hukumnya adalah Fardu kifayah untuk kita pelajari Fardu kifayah untuk dipelajari Adapun Mengamalkan atau mempraktekan Menerapkan kaidah tajwid Dalam kiraatun Quran Maka Para ulama dalam hal ini telah berbeda pendapat Sebagian Menyatakan bahwasannya Dalam kiraatun Quran Maka wajib atas setiap Kurwa atau setiap kariul Quran untuk mempraktekkan dan menerapkan kaidah-kaidah ilmu Tajwid. Ya. Sebagian mengatakan demikian. Wajib untuk setiap kariul Quran untuk menerapkan kaidah-kaidah Tajwid di dalam membacaan Quran. Ya. Yang mujmal ataupun yang wafsol, yang apa kaidah yang sifatnya umum atau sifatnya rinci, semuanya wajib diterapkan Nah sebagian lagi ya, mereka para fuqaha sebagian mengatakan bahwasanya ilmu tajwid ini dalam penerapannya saat membaca Al-Qur'an sifatnya atau hukumnya mustahab saja. Mustahab saja ya. Karena e, ilmu ini ya sifatnya apa? tahsiniyah ya, ya hanya memperindah bacaan. Ya. Tayyip. akan tapi wallahu taala alam kalau kita melihat ya eh Pembahasan dalam ilmu tajwid maka di antara pembahasan ilmu tajwid itu ya yang ada yang sifatnya memang wajib untuk kita amalkan ya, karena terkait dengan benar atau tidaknya keloah kita ya seperti ilmu tentang makhraj ya ilmu tentang sifat ini dan ya, seperti ini diusahakan untuk kita bisa menerapkannya dalam keloah tul Quran ya kita bisa melafatkan atau kita berusaha untuk melafatkan dengan apa Benar dari sisi makhraj dan sifat setiap kalimat-kalimat yang kita baca nah, Ada pun yang sifatnya uh, apa, Poin-poin atau pembahasan yang bersifat penyempurnaan dalam bacaan ya, Menghiasi bacaan Maka yang seperti itu sifatnya mustahab Seperti misalkan Tentang uh, ahkam uh, ya, Hukum uh, Idram Atau hukum uh, Unnah ya tentang kadar dalam memanjangkan mad ya seperti ini eh, mungkin ya sebagai apa muhasina sebagai penyempurna atau hal yang akan memperindah bacaan dan tidak terkait dengan apa benar atau salahnya bacaan namun wallahu taala alam ya, kita berusaha untuk mencapai royah ya mencapai apa titik yang optimal ya kita berusaha untuk mempelajari semua sisi-sisi yang disebutkan dalam kaidah Fa'ilul Mutazwid. Ya, apakah yang sifatnya adalah mendasar ataupun yang bersifat sebagai penyempurna. Ya, insyaallah dalam majelis-majelis kita kita akan mempelajarinya, ya. Baik. <tuh> Dan para ulama memberikan ee uh, apa namanya bimbingan kepada kita dalam mempelajari ilmu tajwid ini ya, kita perlu menggabungkan dua hal ya. menggabungkan antara ma'rifah ma yaitu mempelajari teori kaidah dan juga tentunya dengan kita berguru langsung dengan dengan apa dengan para asadiyah dengan para e, kuraw ya agar kita bisa mencontoh bacaan ya, secara langsung ya atau yang diselenggarakan dengan musyawarah ya bertemu langsung ya mengambil langsung secara musyawarah dan telakti dari guru-guru kita ya karena yang memang tidak cukup kita belajar ilmu tajwid dan juga tentunya ilmu yang lainnya hanya dengan sekedar membaca apa yang tertulis dalam buku-buku ya namun tentunya kita perlu ya mengambil contoh secara amaliyah ya praktek secara nyata bagaimana melafadzkan huruf itu atau menerapkan apa yang tertulis itu dalam dalam e, bacaan yang bisa kita dengar. Nah. Kemudian tentunya, tentunya karena lisan kita adalah lisan e, ajam ya, bukan lisan Arab ya. Kita terbiasa dengan percakapan e, bukan Arabiyah ya, Maka mungkin saja akan kita temui dalam e, perjalanan kita Mempelajari ya, Huruf, mempelajari kalimah Mempelajari ahkam itu ya, Akan ditemui kesulitan barangkali ya. Nah Dan tentunya Ini adalah sesuatu yang wajar kita Akan dapatkan Nah oleh karena itu Yang paling penting juga Adalah bagaimana kita Memiliki Kesabaran dalam Memiliki eh, ia mengulang dan mengulang atau melakukan suatu riyal boh ya. pengulangan yang terus ya. istilahnya melatih lisan dengan riyal boh ya. ya. supaya membaca Al-Quran dengan benar itu bukan lagi suatu hal yang dipaksakan akan tapi menjadi suatu kebiasaan ya. awalnya harus dengan uh, riyal ya dengan latihan yang serius dengan mengulang-ulang ya, bacaan ya, sambil kita menguatkan apa pemahaman kita akan teori dan koidah. Baik ya. dalam eh, hal ini ya tentang Pengamalan tajwid. Ya. Pengamalan apa? Kaidah tajwid dalam kiraatun Quran. Maka manusia dibagi menjadi tiga. Mereka yang wahsin, ma'jur. Mereka yang baik bacaannya. Setelah melalui riadah. Dan terus dia bersabar untuk bisa melafatkan dengan baik. Fayu'jar. Maka dia kemudian mendapatkan pahala. Yang berikutnya adalah usi' a'thim. Orang yang dalam hal ini memiliki apa ketidakpedulian di dalam membetulkan lisannya ya. merasa bahwasanya dia sudah memiliki bacaan yang benar ya. tidak yatafakat ya tidak mau meneliti dan memeriksa apakah lisannya sudah betul dalam merasa, dalam membaca Al-Quran dalam melafalkan huruf ya. merasa sudah cukup dengan apa yang selama ini ada ya. padahal dia terjatuh dalam berbagai akhok berbagai kesalahan ya. nah, mencukupkan dengan membaca buku, ya, tanpa berguru kepada e, para asa, tidak maka dia bisa jadi yaktham dengannya, setelah ya. dia terjatuh dalam kesalahan, ya, dia tidak peduli untuk membetulkannya yang ketiga adalah orang yang sudah berusaha ya. sudah yu'awid nafsahu sudah membiasakan dirinya untuk bisa melafatkan huruf-huruf dengan benar, menerapkan ahkam dalam setiap dia membaca Al-Quran namun uh, karena ya lisannya ya, memang berat ya, untuk bisa diluruskan setelah dia berusaha dengan maksimal, maka seperti ini, dia tetap mendapatkan pahala bi-idmalli ta'ala ya, dengan usahanya itu ya. dan dia diberi udur atas keterbatasan yang ada pada dia ta'ib ya. Ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah Ini sekedar Sebagai muqaddimah Dari Rangkaian kajian kita Maka insyaallah ta'ala kita akan mulai Membahas Bab yang pertama Yaitu bab ma'rifatul huruf Bab mengenal huruf Mengenal huruf yaitu mengenal Makharidul huruf dan juga mengenal sifatul huruf ya jadi insya Allah kita akan berusaha me, apa namanya membekali kita dengan ma'rifah ya dengan beberapa maklumat beberapa pengetahuan dasar sebelum nanti kita mempraktekan ya. mempraktekan melafalkan huruf ya Sahib Bagian pertama dari ma'rifatul huruf adalah Mengenal makharij al-huruf Mengenal makhraj Makhraj huruf Tempat-tempat keluarnya huruf Nah Ada berapa huruf Arabiya Huruf Arabiya Huruf Hijaiyah Ada 29 ya, Ada 29 huruf ya, Ada alif, ba, ta, fa, jim seterusnya. Sampai huruf ya Jumlah huruf Arabiya yang dilafadzkan ada 29. Nah. Baik. Masing-masing memiliki makhraj, ya. Masing-masing memiliki tempat keluar, ya. Walaupun kita tidak mengatakan bahwasanya setiap huruf itu makhrajnya itu berbeda-beda. Artinya jumlah makhraj adalah sejumlah huruf, tidak. Kadang-kadang ada satu makhraj yang dihuni oleh dua huruf atau tiga huruf, ya. Nah. Jadi Huruf yang jelas memiliki makhraj ya. Memiliki tempat keluar tertentu ya. Yang dengan tempat keluar itu Akan terbedakan huruf tersebut Dari huruf lain yang berbeda makhraj ya. Misalkan huruf sin Dengan shin Maka terbedakan dari Sisi makhraj ya. Sin, shin Beda tempat keluarnya Tha dan sin Juga akan bisa kita bedakan Kalau kita melafatkan Tha dan sin dari makhraj masing-masing Ya, huruf Ain dan Hamzah A dan A ya, Akan bisa dibedakan Bila kita bisa melafatkan Hamzah Dengan tepat dari makhrajnya Dan Ain juga dari tempat makhrajnya Nah Jadi makhraj adalah Tempat keluarnya huruf Yang dengan makhraj tersebut Akan terbedakan ya, Huruf tersebut dari huruf lain Yang berbeda makhraj ya. Taib Nah. Kemudian kita menyebut tentang pembagian makhraj ya. Bahwa makhraj itu ada yang bisa kita eh, apa namanya? bisa kita rasakan ya, tempat keluarnya secara pasti ya, Yang dinamakan dengan makhraj muhaqqaq ya. Makhraj haqiqi, betul-betul tempat keluarnya huruf tersebut ya, adalah dari titik tertentu dari organ-organ yang ada pada mulut kita ya. Misalkan pada lisan bagian pangkal Lisan bagian ujung, bagian tengah ya. Atau pada bibir Atau pada tenggorokan ya. Ini namanya makhraj apa? Muhakkak ya. Ada tempat yang memang secara nyata bisa kita tentukan Andai kata kita bisa Merabahnya ya. juga bisa kita raba ya. Maka itu namanya apa? Makhraj Muhakkak Misalkan saja huruf Ba, ya. huruf ba ya. Kita bisa merasakan ya secara pasti dan nyata bahwasanya ba itu berasal dari bibir ad ya. dari bibir nah itulah makhraj muhaqaq yang berikutnya ada makhraj yang muqaddar saja ya ada makhraj muqaddar makhraj takdiri yaitu makhraj tempat keluarnya suara atau huruf namun tidak bersandar pada bagian tertentu yang nyata ya. tidak bersandar pada bagian tertentu yang secara pasti bisa kita Apa Sebutkan titiknya, letaknya Atau bisa kita raba dengan uh, Alat peraba ya. Yaitu makhraj Huruf-huruf mad ya Misalkan alif, ya. kita ambil satu saja Huruf alif ya. Huruf alif, kalau kita baca Kita lafadkan, maka dia tidak Bersandar pada Bagian tertentu Karena dia hanya melewati rongga mulut Kita saja, ya misalkan kita baca alif ba ya. mana yang dimaksudkan dengan alif suara panjangnya ya. awalnya memang huruf ba ba fathah lalu ketika kita panjangkan ya, maka suara panjang itulah huruf alif ba ya. maka kita tidak bisa menentukan atau memang tidak ada bagian yang merupakan tempat keluar yang istilahnya apa bisa diraba ya atau ditentukan titiknya ya, karena hanya melewati rongga saja nah itulah makhraj muqaddar atau makhraj takdiri ya طيب Nah nanti akan kita sebutkan secara rinci ya makhraj-makhraj huruf ya namun mungkin bisa kita e, lihat bagaimana dahulu para ulama ya bisa menyebutkan secara ya tertulis ya, di mana letak-letak makhraj ya, huruf tersebut ya mereka eh, dahulu ya dan mungkin bisa kita apa tiru langkah mereka untuk bisa lebih jelas ya menyebutkan atau menentukan makhraj suatu huruf ya maka biasanya lebih mudah untuk kita eh, Tempuh cara mensukunnya. Ya. Kita mensukun huruf yang akan kita cari, yang akan kita temukan ya, di mana letak makrotnya. Nah, misalkan kita ingin mencari makrotn huruf fa, ya. fa, ya. maka akan lebih mudah, lebih cepat kita dapatkan makrotn huruf fa bila kita mensukunnya. F coba kita sukun f f, f. lagi f nah, maka saat kita mensukun huruf itu huruf f tadi kita temukan bahwasanya suara berhenti pada bagian bibir bawah dan ditempelkan kepada ujung gigi seri f nah berarti huruf f itu asalnya atau makrutsnya adalah dari tempat tersebut ya dari bibir bawah bagian dalam dengan gigi seri atas f enam ya. kalau kita harokati ya maka mungkin agak sulit untuk kita sulit untuk kita bisa me, apa, memeriksa atau merasakan dengan seksama ya karena kalau sudah diharokati maka lepas dari makrurnya ya. f nah yang ada ya harokat Fathah, atau kasrah atau thomah ya namun kalau kita sukun nah itulah yang sedang kita suarakan yaitu suara huruf dari makrotnya misalkan mim Am nah berarti mim berasal dari bibir ya al ya lain halnya kalau kita harokati la maka setelah terbuka ya, maka yang terdengar itu bukan lagi suara huruf dari makrotnya la ya ini suara harokat fathah ya, atau alif ya. maka demikian untuk kita membuktikan, ya, karena sekarang ini kita bukan mencari, karena sudah disebutkan secara jelas oleh para ulama, ya letak makhraj huruf-huruf Arabia ya, semua. Padahal dulu mungkin kita mereka para ulama mencari sehingga mereka menempuh cara seperti itu. Ya tahu ya merasakan, kemudian memeriksanya, lalu baru dituangkan dalam tulisan. Nah sekarang kita karena sudah ada tulisannya, ya kita tinggal membuktikan, ya dan demikianlah insyaallah nanti akan kita dapatkan dengan mudah dengan kita mensukun huruf-huruf yang kita sedang pelajari tempat-tempat asal suaranya. Baik. Berapa jumlah makhraj huruf? Ya, secara umum ada lima saja, ya. Secara umum, secara muzmal ada lima ya. Ada tenggorokan, afwan, ada rongga mulut, ya. Ada tenggorokan, ada lidah, kemudian bibir dan pangkal hidung ya. yaitu jauf yaitu rongga mulut kemudian tenggorokan halq kemudian lisan atau lidah kemudian bibir asyfatan dan khayshum pangkal hidung ya. Itulah itulah 5 e, makhraj utama ya. Yang kemudian nanti sebagian dari makhraj ini akan dirinci Akan ada tafsilnya secara rinci ya. Kita sebutkan uh, perincian makhraj ya. Jumlah makhraj secara rinci ada 17 ya. 17 makhraj huruf secara mufassal secara rinci Ya Oke, yang pertama adalah makros jauf ya atau rongga ya makros ini tidak dirinci artinya tidak kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa bagian ya jauf ya cuma satu saja ya rongga atau ruang kosong pada mulut kita dan sebelumnya dari tenggorokan tentunya ya, karena suara berasal dari dalam ya melewati pintas suara yang letaknya di pada pada pangkal tenggorokan ya oke. Itulah yang dimaksudkan dengan jauf atau rongga, ya. yaitu ruang kosong membentang dari tenggorokan kemudian mulut. Jauf, tenggorokan ini menjadi rata, e, ya menjadi apa? Menjadi asal dari huruf-huruf mad, ya huruf mad yaitu huruf yang memanjangkan harokat, alif, ya memanjangkan harokat, fathah, kemudian wawu sukun memanjangkan harokat, bamma dan ya sukun yang memanjangkan harokat kaslah ya taib coba kita baca ba ya jadi harus kita praktekan bukan hanya kita cukup membaca saja ya kita praktekan ya huruf alif ya huruf alif selalu sukun dan selalu diikuti atau selalu didahului oleh fathah ya ba baik kita rasakan bahwasanya alif tadi memang keluar melalui rongga saja tidak bersandar pada bagian tertentu lidah tenggorokan atau bibirnya namun hanya melewati saja Baik ya. kemudian juga huruf wawu wawu sukun yang sebelumnya thamma bu coba, bu ya, ini juga melewati rongga atau jauh Kemudian ya yang didahului dengan kasrah bi, bi bi Nah, itulah tiga huruf mat Tentunya walaupun semuanya melewati rongga, ya, ada perbedaan dalam melafadzkan alif, wawu dan ya, Alif dilafadzkan dengan cara membuka mulut, Dengan cara membuka mulut, ya, membuka mulut, ya. A, ya mulut kita buka kemudian lidah pada posisi yang apa posisi aslinya ya lidah tidak kita gerakkan naik atau ketarik ya tapi pada posisi aslinya ya coba kita lagi kita buka lagi kita baca alif sambil kita perhatikan posisi lidah dan bentuk mulut ya mulut dibuka dan lidah dalam posisi asli da ya terkecuali kalau kita melafalkan huruf-huruf yang eh, apa namanya yang sifatnya tebal ya misalkan huruf short ya kalau ba ba adalah huruf yang tipis ya. sehingga saat kita panjangkan dengan alif maka lidah dalam posisi apa e, tidak bergerak ya dalam posisi e, relax saja namun bila yang kita usapkan adalah short ya. short fatha lalu ada alif setelahnya maka alif ini juga ikut menebal sebagaimana tebalnya huruf so, so maka di sini eh, bagian pangkal apa bagian pangkal lidah juga mulai sedikit menegang karena apa mengikuti tebalnya huruf so, ya yeah. coba kita baca alif, namun sebelumnya ada huruf tebal so so, ya yeah, berbeda dengan da da sama-sama -so. -so. ya. membuka Namun ada perbedaan dari sisi Tegangnya bagian pangkal lidah ya. Namun intinya Yang namanya Fathah adalah dengan membuka mulut Alif dengan Wawu Caranya adalah dengan Kedua bibir ya. Bibir diimpun طيب dan e, pangkal lidah yang memang sedikit tertarik ke belakang. Bu Bu, bu. ya, perbedaan antara alif dan wabu Ba bu. Ba, bu. Ya. Jelas beda dalam e, gerakan mulut, yang satu membuka untuk alif, ya untuk wawu dihimpun. Ya, juga berbeda dengan alif dan wawu. Dari sisi mulut ya, mulut diturunkan rahangnya. Ya, turun. Ya. Tet. Jadi agak ketarik ke belakang, ya. Kemudian bagian tengahnya, tengah lidah naik sedikit ke atas. I I, I. Ya. Mungkin hampir mirip dengan membuka, ya, karena yang bergerak tentunya rahang bawah, ya baik membuka ataupun turun ya sama-sama menggerakkan bagian bawah. Ya. yang tadi yang alif kan juga membuka. a ini juga yang bergerak bagian uh, bawah. namun istilah mereka para ahli syuroh memang untuk alif bifat dengan membuka. Ya. adapun ya dengan menurunkan, ya. menurunkan rahang bawah. sehingga malam kalau membuka lebih lebar kalau ini lebih sedikit. kemudian juga berbeda dalam apa Uh, sisi lidah, lidahnya bagian tengah naik. I I, I. ya, yeah. Coba bandingkan alif dengan ya. A I ya, yeah. sekarang uh, perhatian kita tertuju pada lidah. Yeah. Ada perubahan tidak? Saat kita melafatkan alif lalu melafatkan ya. A I Kerasakan ada tegangan Kalau kita mengusapkan ya, Bagian tengah menegang Karena ya. itu Memang konsekuensi untuk kita membaca huruf ya dengan benar Adalah menaikkan bagian tengah Lidah ke atas sedikit ya. Kalau tidak kita gerakkan Maka akan muncul huruf lain ya. Bukan ya yang muncul ya. Misalkan kita biarkan lidah Dalam posisinya A... Ya tetap as saja Tidak akan muncul alif Gak muncul huruf ya. A, ya. Kalau nggak naik lidahnya, ya, mungkin muncul huruf A atau apa A yang nggak miring ke ya E. A, e ya. Kalau cenderaikan baru muncul huruf ya. Tapi inilah tiga huruf mat. Ya. Coba kita ulang lagi A I U, A, i, u. lagi. Ua i Ua i yang kedua halqa, ya halq tenggorokan. Ya, tenggorokan wallah eh, yang dimaksudkan atau yang terkait dengan huruf adalah halq yaitu tenggorokan jalan nafas ya, jalan napas. Naam. Untuk tenggorokan maka terbagi menjadi tiga, ya. dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, axolhalki, pangkal tenggorokan. Ya. Kemudian, wasolthalki, tengah-tengah tenggorokan. Kemudian, adenalhalki, tenggorokan atau ujung tenggorokan, bagian yang paling keren, apa, dekat dengan mulut. Ya. Coba sebutkan e, pembagian makhraj tenggorokan yang pertama apa? aqsal halqi, ya, pangkal tenggorokan lalu wasatul halqi, tengah-tengah tenggorokan dan adnal halqi ya, ujung tenggorokan masing-masing dari bagian-bagian uh, tenggorokan ini akan memunculkan ya, dua huruf ya. jadi semuanya enam masing-masing ada dua huruf Pangkal tenggorokan. Jadi kita mulai dari pangkal adalah tempat keluarnya huruf hamzah dan h, a dan h, ya huruf hamzah dan h. Hamzah adalah huruf yang yang kalau kita baca fathah ya a, a, kemudian kasroh i, mama u. Jadi, nah. coba kita baca hamzah a i u. A I, a i u ya kalau ada sukun ba ya lalu ha ha hi hu ha hi hu a, I, u. kalau ada sukun apa bah bah coba bah dari pangkal bah Baik Narun hamiyah, ya itu yang akhir huruf h. Alqariga ah. dari sini. Ya. Wma darak ma hia dari pangkal tenggorokan. Taib. Dan di situlah terletak pita suara. Ya, pita suara terletak pada bagian pangkal tenggorokan. Bagian tengah tenggorokan muncul huruf ha dan ain ha dan ain ha dan ain nah, coba baca huruf ha ha atau kita sukun ah ah ya Ar-Rahman ya, Rahman terasa menekan bagian tengah, ya. Kemudian juga huruf ain, ya, huruf ain juga dari tengah tenggorokan. Ba, a. ba, ba, lain. Letak makroth ain adalah di sekitar, eh, dalam istilah Arabiah namanya lisanul mizmar ya lisanul mismar, ya dalam gambar itu bagian yang e, menonjol ke atas ya, bagian menonjol ke atas. Mulanya fungsinya adalah untuk apa? Menutup saluran nafas ketika masuk ya air, ya, benda cair atau benda padat ya, sehingga tidak ada yang masuk ke dalam e, saluran udara ya. Baik, di sekitar itu huruf ha dan ain, di sekitar lisanul mizmar ya. Baik, kita baca lagi. Eh a a, a, a. Ya. di dalam sedikit ya namun masih berada di tengah-tengah tenggorokan ha sama -sama. dan ain sama-sama dan letak ya di mana ha ya di atas lain di bawahnya ya lebih di dalam kemudian bagian adnal halqi ujung tenggorokan ya ujung tenggorokan mengeluarkan huruf kha dan huruf ghain kha dan ghain coba dibaca kha kha ya dari mana dari ujung tenggorokan di sekitar pangkal lidah di sekitar pangkal lidah atau di sekitar anak lidah ya pangkal lidah atau anak lidah yang bagian apa langit-langit yang menunduk ke bawah ya baik kha coba kha O, oh. O. Oh. Nah, walaupun huruf Oin secara detail lebih di dalam posisinya, ya, daripada huruf H. Nah, namun semuanya berada di ujung tenggorokan di sekitar pangkal lidah. Ya. Coba kita baca, L, L. T. Ya. Kita penting belajar makhraj ya. Karena kalau tidak melafatkan huruf Dari makhraj yang benar Bisa keliru dalam Dalam melafatkan huruf Misalkan ar-rahman huruf ha' dibaca Bukan dari tengah tenggorokan Melainkan dari bagian ujung tenggorokan Ar-rahman Ini jelas merubah huruf Merubah kalimat, merubah ma'ana Ar-rahman ya Baik uh, Wain dibaca qaf ya. Misalkan Rabbighfirli dibaca Rabbighfirli ya. Rabbana la tuzir qulubana dibaca dengan tidak tepat memberikan atau melafatkan wain. Rabbana la tuzir qulubana ya. La tuzir atau dibaca dengan ain la tuziqulubana ini jelas berbeda. Ya. Berbeda huruf, berbeda makhraj tentunya akan berubah pula maknanya. ain ya, dibaca hamzah ya ya'lamun ya dibaca ta'lamun ta atau ya'lamun ya sebaliknya ya'lamun ya dibaca ya'lamun ya nah ini jelas akan Merubah makna baik nah selesailah ya makhraj halqi ya makhraj apa tenggorokan ya. semoga kita ingat huruf-huruf halki ada berapa 6 coba sebutkan secara urut dari bawah hamzah H ha, Ain, Ha, Wain dan Kh. Ya. Wain dan Kh. Hmm. Baik. Berikutnya kita berpindah pada makro lidah atau lisan. Ya. Lisan adalah bagian yang paling banyak menjadi sumber dari huruf-huruf Arabia. Nah, lidah akan dibagi-bagi menjadi sepuluh bagian. Ya, terus secara umum kita perlu mengenal bagian-bagian lidah. Ya, ada bagian pangkal, bagian apa, tengah dan ujung. Ya, pangkal, tengah, ujung. Ya, jadi lidah yang mana permukaannya itu berhadapan dengan langit-langit. Ya, kalau kita bagi tiga, maka seperti kaya yang di belakang namanya pangkal, ya, maka kemudian yang di tengah, ya, seperti kaya yang di tengah itulah wasatul hal, eh, wasatul lidah, tengah lidah, dan seperti kaya yang di depan namanya apa? Ujung lidah. Ya. Wallahualam waalaikum. Ya. Jadi ada pangkal, tengah, dan ujung lidah. Lalu juga ada bagian tepi lidah. Ya tepi lidah yakni bagian pinggiran ya. ya. tepian lidah ya. Jadi bukan bukan permukaan yang berhadapan dengan apa? langit-langit melainkan apa? bagian tepi yang berhadapan dan mungkin bersinggungan dengan gigi-gigi yang di sekitarnya. Itulah namanya apa? tepi lidah ya. Atau yang dinamakan dengan hafatul lisan ya, hafah ya, tepian lidah. Nah. Baik. Nah, ini mungkin pembagian secara sederhana, ya ada pangkal, tengah, ujung, dan tepi lidah. Ya. Lalu kita juga perlu mengenal bagian lain yang juga nanti akan berhubungan dengan lidah, ya. Karena tentu tidak bisa lidah itu berperan tanpa, ya, tanpa bagian lain. Ya. Ada bagian langit-langit, eh, ya, kubah mulut kita. Yang dikenal dengan langit-langit atau dalam istilah Arabiah Hanak, ya, Hanak, langit-langit. Ya, langit-langit ya. yang belakang merupakan langit-langit Lahmi, ya. daging. Kalau kita sentuh maka akan terasa lunak. Ya. Sedangkan langit-langit yang di depan adalah al Hanak al Awmi, langit-langit ya, yang berupa tulang. Ya. Kalau kita raba maka akan terasa keras. Ya. Kemudian juga Uh, ada yang dinamakan dengan lidah atau gusi. Ya. Gusi merupakan bagian tumbuhnya gigi. Ya. Ya, kalau dari permukaan gigi ya mungkin di atasnya sedikit, ya, sebelum mencapai apa kubah atau langit-langit, maka itulah yang dinamakan dengan gusi. Ya. Baik. Kemudian juga ada pangkal gigi. Pangkal gigi adalah bagian gigi yang bersinggungan dengan apa? dengan gusi, ya, pangkal gigi, ya, batas antara permukaan gigi dengan bagian apa? bagian langit-langit atau gusi, ya, itulah pangkal gigi. Lalu gigi kita, ya, maka ada gigi yang dinamakan dengan alveolus, ya, geraham, kemudian juga ada gigi taring, ya, lalu ada gigi uh, seri, ya, toh dan inilah bagian-bagian lain yang juga nanti akan berkaitan dengan lidah dalam melafalkan sebagian huruf Arabiyah. Kita awali dari bagian pangkal ya. Aqsal lisan, aqsal lisan pangkal lidah ya. Pangkal lidah tentunya yang tergambar adalah bagian apa? bagian belakang ya. Sepertiga yang di belakang itulah pangkal lidah. Nah, aqsal lisan pangkal lidah menyentuh langit-langit lunak berarti pangkal lidah yang paling di belakang ya. Karena kalau dinaikkan akan menyentuh bagian langit-langit yang lunak ya. Dari situ muncul huruf qaf ya. ya. huruf qaf adalah dari pangkal lidah dengan langit-langit yang berupa apa? laham, berupa daging ya. Muncul huruf qaf ya. Coba kita baca qo ta qo pi O, ya, jadi dalam teori bahawa lidah dinaikkan, ya, karena posisi langit-langit di atas, dinaikkan ke atas. K, ya, bukan ditarik ke belakang, ya, sehingga, walahalalam sebenarnya mudah mengucapkan kaf, ya, tidak ada sisi takeluf, ya, melafalkan kaf dengan menarik ke belakang, k, ya, li, ya, tidak, hanya dinaikkan saja, naikkan sehingga menempel pada bagian langit-langit. O. -langit, sebelah q i u a q mudah ya, tidak butuh apa berpayah-payah ya wa u menarik ke belakang menempel pada dinding tenggorokan tidak naik ya, dan tempelkan pada langit-langit eh, ya pada al berikutnya huruf dah juga Huruf ini berasal dari bagian pangkal ya. Namun pangkal yang sudah mendekati tengah-tengah ya. Masih tergolong pangkal karena masih pada sepertiga yang di belakang ya. Huruf kaf muncul dari tempat ini ya. Pangkal lidah menempel ke langit-langit Namun pangkal lidah bukan yang paling belakang Mainkan pangkal lidah mendekati bagian tengahnya Nempel pada al hanak al 'ammi ya Menampil pada bagian langit-langit yang sudah mulai apa mengeras ka ka ka ya qa coba pindah ya makhraj qof ke kaf pindahnya ke depan qa ga qa kha kha qa Ya, jadi kaf ke kaf terasa bergeser ke, ke dalam kaw. Ya, jadi masing-masing keluar dari makrotnya. Ya. Misalkan halakogah, ya, maka harus pindah dari kaf ke kaf. Ya, tidak dilafatkan dari satu makrotnya kaf dan kaf berbeda makrotnya. Halakogah. Halakogah. Khalaqum. Nama. Itulah huruf kaf K. Mulaian K. Berikutnya, berpindah pada bagian tengah. Wasiat tulisan, bagian tengah lidah. Wasiat tulisan tengah-tengah lidah. Muncul huruf B. Ya, tentunya dengan kita naikkan bagian tengah lidah tadi. Ke langit-langit yang menempel pada langit-langit ya, Huruf jim dengan menempelkan bagian tadi Ke langit-langit ya, Coba dibaca jim J ja. J ja. J Ju Eje Eje Huruf yang lain adalah Shin Ashin ya. Juga berasal dari tengah-tengah lidah Ya, tengah lidah dinaikkan Hingga mendekati Langit-langit ya, Kalau jim tadi menempel ej, j, Kalau shin tidak menempel Bagian tengah lidah Hanya mendekati saja Sehingga masih ada Nafas suara yang mengalir Melewati bagian tengah lidah Esh Esh Ya Apa lewat suaranya kemudian juga huruf ya ay ay ay ya yi yu ay ya. huruf ya yang dimaksudkan dalam uh, poin yang ketujuh ini adalah atau makhruh risah adalah apa huruf ya yang mutahirrika huruf ya yang berharokat Ya, ya atau yi atau yu Atau ya sukun Yang bukan huruf mad ya, Misalkan tadi yang kita baca Ya sukun sebelumnya fathah ay, ya. Atau ya yang bertajdid ya. Yang bertajdid Juga dari Bagian ini nah, Dan bukan yang dimasukkan oleh huruf ya Sebagai huruf mad ya. Yang mana telah kita bahas Pada awal pelajaran makhraj Huruf ya yang merupakan huruf mat adalah huruf ya Yang apa? Yang sukun Yang sebelumnya ada harogat Kasrah I Nah kalau ini tidak Ada tekanan Yang terasa pada lidah ya. Namun hanya berubah suara Yang melewati rongga saja i. Ya. Sehingga memang lidah tidak Naik sekali berbeda dengan Ya yang berharogat Atau ya Ya Ya, bukan mat ya. Ay, tidak menekan walaupun tidak sampai menempel pada bagian langit-langit ya. Coba kita baca ya yi, yu. Ya yu. Ai. I. I. Nah, bukan i. Namun hanya lewat rongga saja. I. I. Ya. Lain halnya kalau bertasdid iya kak ini baru terasa tekanan pada bagian tengah lidah iya kak iya ya. sebaliknya kalau kita melakukan iya kak maka tidak kita apa baca hurufnya itu seperti huruf mat ya. tidak kita tekan bagian tengah iya kak makanya seperti ini kurang jelas iya kak harusnya bagaimana Iya, Iy, ada tekanan yang terasa pada bagian tengah-tengah lidah. Nah, inilah tiga huruf dari wasek tulisan dari tengah-tengah lidah: ya shin, kemudian ya dan jim. Ya, ash, ash, ay, aj. Toib. Kemudian setelah kita Sebutkan makros atau huruf-huruf dari makros pangkal lidah, lalu juga wasatul lisan atau tengah lidah. Maka kita beralih pada bagian tepi lidah. Ya. Apa tadi tepi lidah? Bagian lidah, ya pinggiran lidah yang berhadapan dengan permukaan dalam dari gigi-gigi kita. Ya. Ya. Itulah bagian yang dinamakan dengan hafah. Ya. Taib. tepi lidah. Baik. Tepilidah kita akan mengeluarkan dua huruf. Yang pertama wadh, yang kedua lam, ya. Lord dan huruf lam. Itulah dua huruf yang keluar dari tepi lidah. Baik. Huruf wadh disebutkan dalam uh, ee kaidah makhraj, ya. Berasal dari tepi lidah, ya. Tepilidah samping tapi taib atau salah satu tepi lidah. Ikhda hafatayilisan menyaratkan bahawa kita bisa menggunakan yang kiri atau yang kanan. Ikhda hafatayilisan salah satu dari dua tepi lidah, tepi lidah kiri atau yang kanan. Dengan apa? Dengan geraham. Baik, coba kita lihat geraham kita. Nah, geraham yang mana? Geraham atas. Iya, bukan geraham bawah. Ya. Bagian mana dari geraham? Bagian dalam, permukaan dalam. Geraham-geraham atas. Sehingga, walaupun dalam kondisi apa, dalam kondisi rileks saja, itu sudah berhadapan. Tepi lidah dengan bagian tadi sudah berhadapan. Tinggal didekatkan sehingga menyentuh. Ya. Jadi tidak perlu ada pergerakan yang apa aneh-aneh, ya, sulit yang menyulutkan. Nanti malah justru timbul, abah. Huruf lain, ya. Jadi al ini sudah tinggal mendekatkan bagian tepi dengan permukaan dalam geraham atas. Ya. Coba letakkan dulu. nah Sudah, langsung nempel kan? Langsung nempel. Al, coba. Al, nah. Al, nah. Itulah huruf Bot. Al-Bot. Ya. Yeah bagian tepi lidah sudah berhadapan dekat dengan bagian geraham atas tinggal disentuhkan ya dengan cukup menggerakkan sedikit saja ya dan allah alam yang paling mudah adalah bagian kiri ya yang lebih banyak dipakai bagian kiri ya, yang sini kanan mungkin saja ada yang bisa atau bahkan mungkin hanya bisa yang kanan alami masing-masing dengan kecenderungannya ya cenderung memudah yang kiri pakailah yang kiri, yang kanan pakailah yang kanan, ya. Maka dikatakan bisa dua-duanya, ya, kiri lang, kiri kanan artinya berperbandingan -ber juga ada yang bisa seperti itu. Alhamdulillah, setidaknya apa, salah satu, ya, yang kiri atau yang kanan dengan permukaan dalam gigi-gigi geram atas yang sudah saling berhadapan. Sebaik kita baca, Allah, Allah. Allah, Allah, ya. Ada ya. yang merasa kesulitan? Tidak ada, sahaja. Ya. Ahadul Islam, sahaja mudah, mengucapkan mud, ya. Karena memang ini apa, huruf-hurufnya Ahadul Islam saja. Ya. Orang lain mungkin sulit. Ya. Tapi tidak ada huruf mud ini dalam kosakata. Ya, atau perbendaraan huruf-huruf Selain pada Al-Lunghatul Arabiyah <tuh> Baik <yang tersilai> Saat kita menempelkan Bagian tepi Ya Pada geraham ya, Maka tepi depan juga Ternyata disebutkan Menyentuh apa Menyentuh pangkal Gigi-gigi yang di depan Ya tadi kita fokus pada apa? bagian pinggirnya ya, samping, tepi samping. Ya, kalau tepi samping tadi menempel pada apa? permukaan dalam dari graham-graham atas. Bagaimana dengan tepi depan? Ya. Apakah juga terlibat dalam Melafatkan huruf qad? Ya. Wallah alam dari apa yang kita pelajari, bagian depan pun juga tidak apa namanya? tidak kita E, renggangkan dari dari gigi-gigi depan ya. Jadi juga di apa? disentuhkan pada permukaan gigi-gigi depan ya. gigi taring gigi seri. Sehingga ini juga lebih mudah lagi ya, memudahkan kita. Yang samping ini menempel pada gram, yang depan juga menempel pada gigi-gigi yang di depannya. El. El. Ya. Walaupun tentunya diingatkan para ulama Al-Qirrah bahwasanya tekanan yang kuat tetap berasal dari bagian samping, ya. yang depan hanya menyentuh saja, tidak dengan borok, tidak dengan ittika, dengan tidak dengan menyandarkan secara apa, kuat pada bagian depan, ya. yang depan hanya menyentuh saja, sedangkan suara ya, lebih fokus, lebih dominan dari sisi samping. Ya. Coba kita baca Elmo al-dhi al-dhi ay insyaallah mudah-mudahan ya tidak sulit berikutnya huruf juga dari tepi lidah adalah huruf lam ya. lam tepi lidah depan kalau tadi wot tepi lidah samping ya, maka untuk lam adalah tepi lidah depan ya. yang apa di bagian kiri juga sampai yang kanan ya namun yang bagian depannya nempel pada gusi menempel pada gusi al jadi yang ditempel adalah bagian gusi ya bukan bagian gigi al siapa al lalilul bal lalilul kala kala Nebel mana? Gusi ya. Tidak nempel pada gigi. Ya, kal tidak. Kad. Jadi lidah tidak terlihat. Ya, dari depan tidak terlihat karena berada pada bagian gusi. Nah, itulah dua huruf dari tepi lidah. Nah, coba kita sebutkan ya, mulai dari pangkal lidah ada huruf apa? Qaf. Lalu huruf apa? Kaf. Kemudian jim Shin Dan iya dari tengah lidah Adapun dari tepi huruf apa Dod dan huruf lam L dan el nah. Berikutnya kita beralih pada bagian tarf Tarfulisan ujung lidah ya, Tarfulisan atau ujung lidah Iya Tadi kita sebutkan yang disebut dengan porfulisan yaitu sepertiga bagian yang di depan. Ya. Namun tentu yang banyak terlibat adalah bagian yang paling ujung. Ya. Bagian yang paling ujung atau yang dikenal dengan roksulisan, ya. yang paling di depan kepalanya ya. roksulisan dan juga di belakangnya sedikit atau yang dinamakan dengan wohrulisan, bang wohrulisan punggungnya, ya. punggung lidah. Tayib. Kita mulai dari huruf nun. Ya, huruf nun berasal dari ujung lidah, tepatnya adalah rok tulisan, ya, bagian yang paling di depan. Ya. Ditebalkan pada gusi. N, N, apa bedanya dengan lam? Ya. N L, coba bandingkan. N L, bedanya apa? Kalau lam tepi. Jadi daerahnya lebih luas. Al lam. Kalau nun bagian ujung ya. Ra's bagian yang lebih sempit. Bedanya lagi untuk nun suara juga sebagian melewati apa? Melewati hidung. An -n. coba. An -n. pasti ada yang lewat. Ya, dari atau melalui pangkal hidung. An -n. ya terasa ada yang lewat. Adapun lam tidak, l, l, ya. jangan dilewatkan. Sebagian suara lam melalui pangkal hidung. Ya. Coba, l, l, n. Kalau an otomatis ya, mau tidak mau pasti lewat hidung. Tobiatnya begitu. Tidak bisa kita lepaskan suara nun dari peran apa? Dari peran pangkal hidung. Pasti melewati sini. Itulah yang dinamakan dengan gunnah. Itu sifat yang tidak bisa dilepaskan dari huruf nun. ya Baik. Berikutnya adalah huruf ro. Ya, huruf ro. Huruf ro juga berasal dari ujung lidah. ya Tepatnya apa? Ujung lidah dari arah dhuhr. Dari arah bungkung. Ya. Dari arah bungkungnya. Ya. Menempel pada gusi. Gusi yang di atas. Di atas dua gigi seri. Baik. Coba kita baca r r r. Ada yang sulit melafazkan ro? Tidak ada? Ya. Kalau masih ada yang sulit, ya mungkin di sebagian daerah, ya, di situ terbiasa melafazkan ro bukan dari lidah, tapi dari bagian belakang. R, ya. Seperti mengucapkan baris bungain. R, R ri ya ya maka seperti ini perlu diingatkan bahwa huruf frob itu dari lidah ya. ya jadi bukan karena tidak bisa tapi terbiasa dengan ya, dengan cara yang keliru buktinya apa ketika mengucapkan lam bisa menempelkan lidah bagian depannya ke gusi bisa al bisa dia al nun juga bisa an artinya bukan karena apa cacat Ya, bukan karena lidahnya orang bilang apa pendek tidak bisa nempel pada kusi ya. an bisa terucap dengan benar lam juga bisa al ya, tinggal untuk huruf ra yang benar mungkin perlu tawid ya perlu pembiasaan ya an al ya, tinggal ditambah sifat bergetar al atau nun an an sudah bisa melekatkan bagian ujung lidah pada gusi, baru kemudian kita apa beri sifat khusus pada roh yaitu sifat bergetar pada ujung lidah. Jadi huruf roh asalnya mana? Tarfulisan, ya, ujung lidah dari arah bungkung ditempelkan pada bagian gusi. Al, il, ur, ro jadi oru taib. Berikutnya. Huruf ta, ya, huruf ta dan yang satu makros dengannya. Huruf ta berasal dari ujung lidah, ujung lidah dari arah punggung, ya ujung lidah dari arah punggung. Jadi bukan ujung lidah dari arah kepalanya, dari arah punggung, dari arah wohr, ya ujung lidah dari arah wohr menempel pada pangkal gigi seri. Ya, tadi kita sudah menyebutkan bahwasannya Pangkal gigi artinya apa? Bagian apa yang berbatasan antara permukaan gigi dengan bagian atasnya gusi. Ya, jadi sebagian dari lidah kita nempel pada permukaan gigi dan juga pada bagian awal gusi. Ya. Da coba huruf ta kita baca. Da ta. Ya, jadi tidak terlalu ke atas sehingga tidak menyentuh gigi sama sekali. Ta, ya, bukan. Ta. Hal ini terlalu ke atas, ta, ti, bu, tidak. Tapi menempel pada pada sebagian dari permukaan gigi karena letak lidah adalah pada pangkal gigi seri. Ta, ti, tu, Main. juga sama dengan ta adalah huruf del, de, di, du, ya. Bukan menempel ke gusi, Da di du tidak tapi pada permukaan atau pada pangkal gigi seri atas juga huruf yang lainnya huruf pa ya Auto. huruf pa juga berasal dari bagian ini ujung lidah dari arah punggung menempel pada gusi ya to. coba baca pa ba ta da pa ta ti tu dadi du ta da di tu ta di tu ti, -ti kemudian huruf sin ya, ya coba kita baca s ya sebelum kita lihat ya, teorinya coba huruf sin berasal dari mana s atau merasakan s dari mana kira-kira ya coba jangan lihat dulu. Lidah, jelas lidah ya. Bagaimana? Ujung pangkal atau tengah? S ujung ya. Ujung lidah menempel ke mana? Baik, menempel pada gigi seri bawah. Jadi huruf sin berasal dari ujung lidah min jihatir dari arah kepalanya. Ya. dari arah depan. Ya, bukan dari arah punggung. Ya. Dari arah depan menempel pada permukaan gigi seri bawah, ya. dan permukaan gigi seri yang dimaksudkan adalah permukaan gigi seri yang sudah menuju bagian ujung. Jadi ya, sini ya. ada kata ini permukaan gigi, maka lidah menempel pada bagian permukaan menegati ujung, ya. bukan di sini, tapi sudah menegati ujung. S sehingga sampai mengucurkan suara khas yang dinamakan dengan sovir s s ya, sesis ya baik bersama sin ada huruf z. z z juga sama lidah dari arah kepala nempel pada permukaan gigi seri bawah mendekati ujungnya z baik Lalu yang terakhir adalah huruf shad ya huruf shad. As. As. coba ini juga makhrajnya sama dengan sin. Ujung lidah jangan digerakkan berpindah dari tempat yang tadi. Tetap pada posisi permukaan gigi seri bawah yang sudah mendekati bagian ujung. Ya, coba antum baca huruf sin dulu. As. As. Maka suat juga tidak kita Rubah posisi lidah Posisi lidah tetap pada tempat tadi Os Os Yang berbeda adalah dari sisi tebalnya Kalau sin tipis as Kalau suat tebal Ada adapun letak lidah Jangan dirubah Ya, Taib. Kemudian yang terakhir adalah Huruf fa ya. Huruf fa berasal dari ujung lidah dari arah punggung, ya, ujung lidah dari arah punggung ditempelkan pada dua gigi seri atas. F, jadi keluar sedikit. F, ya, jadi jangan terlalu keluar. Nanti yang nempel bukan bagian ujung, tapi bagian tengah. Ya, ini bagian ujung minjihatiul lahar, ujung dari arah punggungnya, nempel pada ujung gigi seri atas. F. Lagi. F, lalu Z, F, dan V, V, V. Baik. Jadi huruf F, Z dan V. Baik. Berarti sudah kita sebutkan semua huruf-huruf lidah, ya jumlahnya ada 18 ya dari qaf kemudian kaf jim syin ya kemudian dhad lam nun ra kemudian ta dal tha sin shad zai kemudian fa zal lam wa jumlahnya ada berapa 18 huruf nah. maka yang berikutnya ikhwati fillah rahimanir adalah makhraj yang dikatakan dengan syafatan atau bibir ya, Syafatain, bibir Bibir kita akan melafatkan atau menjadi sumber dari empat huruf Arabiya Ba, ya, lalu Mim, wau dan Fa ya. Fa berasal dari bibir bawah Bagian dalam dengan dua gigi seri atas F, cba. F, huruf fa. Ya. Fa. F, F, ya. F. Pipir kita dalam posisi asli, ya tinggal jenayikan saja. Maka tentunya yang akan tersentuh oleh gigi seri kita adalah bagian dalamnya. F, F, ya. Nafas kita alirkan, tidak kita biarkan di dalam, ya, keluarkan. F, ya. Adapun ba lalu mim dan wau adalah dari kombinasi bibir atas dan bawah. Kalau tadi fa bibir dengan gigi. Sekarang ba, mim dan wau adalah dari syafatain, dari dua bibir, ya. Coba huruf ba dengan merapatkan bibir atas dan bawah dengan tekanan yang kuat. Ba. Da. Kalau disukun muncul qalqalah. Kol Ad. Kalau tidak ada kolkolah maka suaranya berhenti. Ab. Ab. Ya itulah ba. Tekanannya kuat dan sempurna. Ya. Kemudian ada kolkolah saat dusukun. Bila tidak ada kolkolah maka suaranya aman berhenti. Mim. Ya mim juga sama. Merapatkan bibir atas dan bawah. Namun tekanannya, tekanannya tidak sekuat huruf ba. Sehingga apa? Suaranya berjalan. Am. Um. Ya. Am um. dan tidak berhenti. Um, Wawu berasal dari apa bibir atas dan bawah dihimpun, ya, dihimpun tidak dirapatkan, dihimpun namun ya hanya, hanya dihimpun saja tidak ada apa tidak ada tekanan yang kuat seperti ba. Au ya. au wa wi wu au. Itulah empat huruf bibir sekali lagi huruf fa lalu huruf ba, mim dan waw. Nah. Akhir yang terakhir adalah huruf atau makhraj khayshum yang maknanya adalah pangkal hidung ya. Apa namanya, Mana ya? Pangkal hidung. Pangkal hidung menjadi sumber munculnya gunnah ya. Kalau tadi makhraj kita sebutkan adalah tempat keluarnya huruf Adapun khoyishum adalah tempat keluarnya suara gunnah ya. Jadi untuk Pangkal hidung Maka dia disebut sebagai Makhradz gunnah Makhradz dari sifat gunnah ya, Sifat dengung ya, Suara dengung Yang mana suara dengung ini Selalu melekat pada nun dan mim ya. Selalu melekat pada nun dan mim An Coba dan ya, walaupun huruf nun asalnya adalah huruf lidah, ya, namun apa? Secara tabiat suaranya tidak akan mungkin hanya berpusat pada lidah, namun pasti apa? Pasti akan mengarah pada bagian kheisum. Ana, ya, gitu pula huruf mim. Walaupun dia adalah huruf bibir seperti ba, namun mim tabiatnya adalah melewatkan suara nunah ya pada pangkal hidung atau choism enam type maka sempurnalah pembahasan tentang Makhraj ya jadi dengan kita mengenal Makhraj kita akan bisa membedakan atau bisa melafalkan dengan benar ya, karena masing-masing huruf itu memiliki apa karakter yang berbeda ya atau memiliki apa namanya miyah yang pembeda dari apa Atau dengan yang lainnya Yang ini bisa kita apa Tampakkan berbeda dengan kita Melafatkan huruf-huruf tadi Dari makhras masing-masing Ya Baik, coba kita baca Huruf Arabiyah Ya, coba anda melihat Halaman Ke Empat puluh lima Ya Halaman 45 Halaman 45 ya. Pelajaran terakhir sebelum masuk Juz yang kedua ya. Halaman 45 Yang menyebutkan tentang huruf-huruf Arabiah Urutan huruf-huruf Arabiah ya. Baik, Kita baca Dari awal Alif Alif, alif. alif. Ya. Baik, Namanya Alif Ya. Namun makhrajnya bukan pada bibir. Alif bukan di sini, tapi di mana? Di mana makhraj alif tadi? Mas ingat? Di mana? Ya, di ruangan kosong, rongga, ya. Di rongga. Baik. Sekarang huruf ba. Ya. Baca ba. Ya, kita sukun. Ab. Dari mana keluarnya huruf ba? bibir atas dan bawah. Ba. Ta. Dari mana, Ta? Ujung lidah dari arah apa? Dari arah punggung dengan ya. Bukan langit-langit. <laughs> Pangkal gigi seri atas. Ta. Ya. Lalu fa lagi fa fa f dari mana makhraj fa dari ujung lidah ya dari arah punggung dengan gigi seri atas ya jim jim dari mana jim dari mana punggung lidah mundur lagi sampai tengahnya, ya. tengah lidah, sedih ya. tengah lidah. Kalau bugong itu masih di bagian ujung, ya. kalau ini di sini, ya tengah lidah. J, ja, ya. J, ja, dari tengah lidah dengan langit-langit. Ha dari mana? Tengokkan bagian, tengah. H, ha. H, mana? Kucung Tenggorokan ya. Dal seperti huruf ta Dal seperti huruf ta ya. Ra Ra ya, Cukup ulang lagi Da Dal Zal Ra ya. Huruf ra dari mana? Dari Ra Ar. Atau sukun Ar dari mana? Jalidah bagian punggung dengan kusi ar ya. Zai az Dari mana zai? Az Dari mana? Ujung lidah dari arah kepalanya. Nempel pada permukaan gigi seri bawah mendekati ujungnya. Az Ya. Juga huruf sin sama. S. Ya, S. Seen. Ya. Kemudian shin, ya. Shin panjang. Shin. Ash. Dari mana? Ash. Ash. Tengah. Itu ya. Alidah naik ke atas. Kemudian sud, sud, al, seperti huruf sin. Ya, ya jadi sud seperti huruf sin. Al, s, sama-sama dari ujung lidah, dari arah kepala, ya, dari arah paling depan, nempel pada permukaan gigi seri atas bawah sin shad ah wad wad dari mana tepi lidah kiri atau kanan dengan gram-gram ya permukaan gram permukaan dalam gram gram atas pa pa seperti huruf ta Vo Vo seperti huruf Dhal Ayn ya. Ayn ya, Sama dengan Ha Dari tengah-tengah Tenggorokan Wain Wain Sama dengan Ho Yang dari ujung Tenggorokan Fa Af Dari Bibir bawah dengan gigi seri atas bibir bawah bagian dalam dengan gigi seri atas. Of, ako, ako, dari mana? Pangkal lidah paling belakang dengan bagian langit-langit lehmi, -langit, ya langit-langit yang berupa daging. Jaf ek, dari mana? Pangkal lidah. Di depan makhrush of ya. Menempel ke atas Pada langit-langit yang sudah mulai mengeras Lam Al Al ya, Dari mana Tepi lidah depan dengan gusi Mim Am Dari mana Syafatain, dua bibir atas dan bawah Dan ada suara gunah Yang melewati pangkal hidung Nun an dari mana ujung lidah dari arah depan pada gusi juga ada suara unah yang melewati pangkal hidung waw wow. au dari bibir atas dan bawah ya tidak merapatkannya kemudian ha eh eh dari mana pangkal nungurukan, Hamzah, bunyinya apa kalau disukun a, ya. ba, ya. dari mana pangkal nungurukan, terakhir huruf ya, ay, ya ya berharokat ya yeu atau ya yang bukan mat ay berasal dari tengah lidah ya seperti shin dan j, ya. huruf alif punya dua teman waw sukun dan ya sukun yang sebelumnya ada harokat yang sejenis dengan wawu atau ya, ya misalkan u atau i maka itulah dua teman dari alif. Nah, sekarang uh, uh, yang memiliki apa buku tulis atau kertas dan alat tulis coba disiapkan ya coba yang anda dengar ini huruf apa lalu dituliskan. Ya, tayib, tayib yang memiliki buku tulis, silakan disiapkan. Ya, tidak usah dirobek ditulis di buku aja. Ya, atau yang tidak punya buku ya, dikasih kertas, contol. Ya, tayib. Jadi akan saya sebutkan huruf-huruf ini, namun saya sebutkan dengan mensukunnya supaya lebih jelas bunyinya. Ya, disukun sehingga antum nanti bisa lebih mudah untuk menangkap ini huruf apa yang sedang dibaca. Ya, antum cukup menuliskan hurufnya. Ya, tidak perlu ditulis tanda sukun tidak perlu. Ya, pokoknya tulis huruf yang anak baca ini apa, yang disukun ini huruf apa. Baik taib. El, El, Mo, El, tulis, El, boleh dengar kan ya? Bisa ditangkap lagi. El, hey, ditulis di sini, tak apa, apa ya? Apa? Ya, pelan ya, pelan terakhir ni ya. Beres ini, ada lagi. 哦。對。2。啊。<L> <音> E, E, yang disukun. Yeah. Kalau depannya sama semua kan, Hamzah semua dari awal. Oh, eh, yeah. yang terakhirnya yang disukun dulu. E, atau yeah. na ganti aja. Ba, yeah. jangan banyak tapi yang disukun. Ba, nah, i. E. ekotnya Allah Allah Allah ya. Jelas kan? Kasih harakat jelas. Allah. Allah. Allah. Sudah berapa tadi? Empat ya. Al Al ya. Al Al La Lebih mudah Ay, Am Am Am Oke, right. kemudian E V E V E nomor delapan E B E Lalu, eh Eh Eh Baik Nomor 10 Ba'ar Sukunya ya Ba'ar Ba'ar Yang disukun huruf apa? Ba'ar Kemudian Buz Nomor 12 Buz Buz Buz Az Az Nomor 12 F F f, dah. lain. Tukarnya. b, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, Alpuk Alpuk Ay Ya Nama apa? Nama nomor lima belas Ay Ya yeah. Ay Takip Sudah, yeah. nombor enam belas. L, L, H, L, H, H, L, H, H, L, Ad L, H, Aib. Kemudian, sh, sh, b, sh, sh, sh, sh, Kemudian. S S S Lalu Ek Ek Ek En An An Baik okay. Kemudian Alco Alco Alco Alco Maaf Kemudian, al, al, al, baik, aw, aw, kemudian, at. at at to y kemudian ej ej kemudian r r baik, kemudian terakhir f f enam dah sekarang dihitung dulu dihitung ada berapa tadi dihitung huruf yang tuntas berapa jumlahnya berapa 207 kurang 1 Yang tidak 28 berarti ada yang kurang. 28. Yang terakhir apa yang terakhir? Afan, as, as ya. 28. Baik. Coba dilihat lagi. Ada huruf yang keluar 2 kali tidak Ada? Kalau ada, ada yang berarti salah. Ya. Ya, sadari kalau ada yang kelirunya. Jadi semuanya tidak ada yang berulang, tidak ada soal berulang, ya. Jadi 28 tadi. <laughs> gak apa, gak apa, ya apa? Enggak apa-apa. Kalau ada huruf yang berulang berarti ada yang keliru, ya. Baik. Coba sekarang dibaca dari awal. Sebut nama hurufnya ya. Jangan seperti tadi, jangan mengulang soal, jangan disukun. Disebut nama hurufnya. Kalau BOD yang BOD, kalau DAL DAL bukan DA. JIM JIM bukan JA. JIM ya. SIN bukan SA tapi SIN. SOD ya bukan SOL. SOD. Ya, cuba sebutkan dari awal sampai R eh, sampai S tadi. Baca. Yang pertama apa? BOD. BOD. Terus apa? Hah, lalu namanya apa Hamzah ya namanya Hamzah ya. Lalu apa? Vo, ya, vo, lalu lam, ya, mim, zal, zal. Ada titiknya tidak? Pakai titik berapa? Satu, ya. Ba, lalu Ha. Terus Ain, lalu Zai yeah. Terus Fa. Oh. Oh. Aa ah, ini. Ghain. Ya. Tadi soalnya Dal, Billah ya. Ghain Lalu apa? Ba. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kh Kh ya Kh pakai titik di atas satu Kh lalu Dal Shin ya Shin Kaf Nun Qaf Sad Waw Ta Jim nama Jim Oh ah ya paling salah satu gitu ya <gifat> ya banyak yang betul semua ya allah ya terima ya setidaknya sudah bisa membedakan setidaknya sudah bisa membedakan mana huruf ini mana huruf yang lain ya yang berikutnya nanti kita perlu apa ya ta apakah kita sudah bisa melafatkannya atau belum ya kalau tadi kalau betul semua berarti apa sudah bisa atau betul sebagian besarnya sudah bisa membedakan dari suaranya, ya. taib namun jangan berhenti dari disitu kita harus bisa bisa melafatkannya dengan betul, ya. taib huruf ta ya dari tempat yang benar, jim juga dari tempat yang benar, taib ya. ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? tidak. apakah untuk membedakan sin dan shad ya, apakah dengan menggeserkan bibir gitu kalau sin digeserkan di shad oh ya yeah. seperti apa ya yeah. <laughs> samping as of wallah alam Setahu saya tidak ada seperti itu. Jadi memang antara sin dan shod tidak ada perbedaan dari sisi makroj. Ya. Sama-sama bibir lidah ujung lidah menempel pada ya, gigi seri bawah. S, sh, s, n. Perbedaannya betul seperti yang disampaikan tadi sebagiannya bahwa perbedaan sin dan shad lah dari sisi sifatnya ya bahwasanya huruf sin tipis dan shad adalah huruf tebal. Nah, cara menebalkan shad seperti apa? Nanti insyaallah secara rinci akan kita bahas pada bab sifat ya, bab sifatul huruf. Baik. Jadi intinya bahwa menebalkan huruf itu ya adalah dengan mengarahkan suara ya. Jadi suara sin dikatakan tipis karena arah suaranya ke bawah sa sebab nah, sa namun huruf so arah suaranya ke atas so so nah kita bisa merasakan bahwa beda sih arah suara antara sin dan soh ya bibir sama lidah juga sama ya tidak digeser atau dimasukkan ya so tidak Antara sin dan soft sama, sama-sama hanya meletakkan ujung lidah pada gigi seri bawah. S, O, ya. bedanya adalah pada bagian pangkal lidah yang menegang, sehingga suara untuk soft mengarah ke atas. So, sin, sa, ya. sa, so. Nah, wallahualam perbedaannya dari sifat dan Insya Allah pembahasan ini akan akan kita baca. Ya setelah ini Insyaallah ya setelah bab ini ya warahmatullahi. Wab. Sama dengan ini adalah huruf Z dan V ya Z V ya sama-sama dari dari gigi seri dan dan uh, apa ujungnya dengan gigi seri atas ujung gigi seri atas Al O oh. bedanya adalah dari arah suara ya tebal dan tipisnya suara. Zal nah, dibaca tipis, Ovo dibaca tebal. Nah, Ada lain? Ada lain. Ada yang lain? Ada. Iya. Nah, sebenarnya ya caranya dengan mengulang-ulang saja. Ya, memang karena kita belum terbiasa membaca dengan benar untuk sebagian huruf maka memang akan terasa berat bagi lidah kita, ya atau memberikan sifat yang sifat tertentu yang kita awalnya tidak memberinya, ya belum memberikan sifat tebal kayak tadi yang short tadi, ya atau kita memberikan sifat tebal tidak dengan cara yang benar, maka tidak ada jalan kecuali apa, ya Mbak Allah kita banyak latihan, kita banyak melatih, ya latemrin al-mukarror, ya latihan yang berulang, latihan yang berulang atau yang istilahnya riyadhah ya riyadhatul fak yani riyadhatul fakha ya riyadhah -fak. ya, itu apa? bahasa kitanya apa? olahraga ya. olahraga yang bermanfaat ya, yang terus-menerus ya. Walaupun sedikit-sedikit tapi terus-menerus lama-lama ya, akan terbentuk ya. Maka demikian pula lidah ya bibir ya maka dengan riyadhah yang apa mutakarlor yang yang, berla, yang berulang maka insya Allah akan ya akan bisa menjadi suatu kebiasaan ya bukan hal yang dipaksakan ya awalnya begitu awalnya tapi dengan terus berulang maka akan menjadi otomatis ya ini lah itulah insya Allah ya tentunya dengan dihadapan guru ya di hadapan guru ya, yang bisa langsung menurunkan bila kita salah dan sabar untuk menyalahkan ya salah ya memang disalahkan agar menjadi menjadi apa benar Nah. Baik. Walaysa bainahu wa baina tartihi illa riyadhahumruin bifaqih, dan tidak ada apa namanya yang mengubah seorang ya dari tidak bisa menjadi bisa, ya, kecuali dengan riyadhah, ya. Ya. Riyadhah yakni apa? latihan yang berulang, ya. Dari seorang yang salah dalam bacaan menjadi seorang yang mujawwid dalam bacaannya maka adalah dengan apa riyal batul fat ya wallahualam. Nah. Lanjut. Nah. Masih ya. Baik, ya. ikhwati fillah rahimanir rahimonullah. kita lihat lagi ee uh, Buku aisar, halaman 11. 6. Nah. Jadi kita telah menyelesaikan alhamdulillah pelajaran tentang makharijul huruf, tentang makhraj-makhraj huruf ya, tempat keluarnya huruf sekali lagi. Ya, perlu kita apa? Hafalkan dan dihafalnya dengan cara banyak mempraktekannya, mencocokkan antara teori dengan praktek, ya. ya, mengucapkan huruf lam, coba dipraktekan, apa yang tertulis dalam teori dalam amalan Al, ya dipraktekan, ya, maka kita akan secara otomatis, insyaallah, ya biadilah, ya akan bisa melafalkan setiap huruf dari makroth yang benar, ya. Kemudian kita akan masuk pada bagian yang kedua, ya, walaupun mungkin ini hanya sekedar makhtimah, ya m menyempurnakan waktu yang ada. Kita perlu mempelajari yang disebut dengan sifatul huruf ya, sifat huruf. Ya, inilah bagian kedua dari bab ma'rifatul huruf, mengenal huruf ya, tajwidul huruf, mengenal huruf ya, huruf membaca huruf dengan mujawwad dengan tajwid adalah dengan kita mempelajari dua hal, yang pertama makhraj, yang kedua sifat ya. Sifatul huruf secara mudahnya adalah kayfiyah tata cara bagaimana cara melafatkan huruf dari makhrajnya ya bagaimana kalau makhraj di mana sekarang lebih daripada itu adalah bagaimana dia dilafatkan apakah dilafatkan dengan suara yang mengarah ke atas seperti slot ya atau tidak seperti sin apakah ketika sukun itu harus ada pantulan seperti kaf alko atau tidak ya Apakah ada nafas yang mengalir bersamanya seperti kaf, ek, ej, atau tidak seperti jim, ej, ya. Maka yang seperti itu dinamakan dengan sifatul huruf. Apa fungsinya kita melafatkan atau kita mempelajari dan mempraktekkan sifat huruf? Yang pertama akan kita, apa, akan bisa kita bedakan, ya. Antara satu huruf dengan huruf yang lain yang sama-sama dalam makhraj, ya. Misalkan tadi sin dan sod, ya Sin dan sod Bedanya apa dari sisi makhraj tidak ada Namun kita bisa membedakan sin dan sod Kalau kita mengetahui Apa saja sifat sin dan apa saja sifat sod, ya. Apa bedanya dhal dengan dhal Sementara dia keduanya dalam satu makhraj Bedanya adalah dari, dari sisi sifat ya. ya. Kalau kita melafatkan huruf dhal Maka harus dengan sifat seperti ini Huruf dhal harus kita berikan sifatnya Jangan kita berikan sifat wok pada sifat zal atau sebaliknya. Baik, maka kita bisa bedakan huruf satu dengan yang lain, walaupun dalam satu makhraj Ya, kemudian tentunya akan semakin memperbagus pengucapan huruf. Ya, dan bukan hanya memperbagus saja. Kadang-kadang, ya sifat itu bisa menimbulkan kekeliruan dalam membaca bila tidak diterapkan. Ya. Misalkan kita mengusapkan kalimat asa, ya. hurufnya apa saja asa, ain, sin, lalu apa, alif makhzurah. Asa, lalu ada kata yang lain, aso, ain, saat, alif makhzurah. Ya. Kalau kita membaca asa dengan menebalkan sin, aso, maka tentunya akan apa? Akan merubah, ya kalimat tadi, ya dua-duanya ada dalam kalimat sebagai kalimat Quraniah ya. ada asa asallah ada al juga ya kalau kita membaca aso dengan tipis ya shortnya berubah menjadi apa sin jadi sifat ini bukan hanya ya berkaitan dengan sempurna atau tidaknya lafadz namun bisa berefek pada apa salah dalam melafatkannya ya jadi memperbagus bacaan dan juga akan tentunya pada beberapa sifat kalau kita tidak memberikannya bisa berefek pada salah dalam bahasa lahan yang sifatnya jali. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga membedakan huruf-huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Ya. Taib. Nanti akan kita bahas ya bahwa sifat-sifat itu ada yang dianggap sebagai sifat kuat, ada yang dianggap sebagai sifat lemah. Ya. Huruf bisa dikatakan sebagai huruf lemah atau huruf yang kuat atau huruf pertengahan ya. Kapan dikatakan huruf itu sebagai huruf kuat? Bila dia mengumpulkan sifat-sifat kuat yang jumlahnya lebih banyak Dan sebaliknya Bila jumlah sifat yang lemah itu lebih banyak pada suatu huruf Maka berarti huruf tadi dikatakan huruf lemah ya. Misalkan saja huruf to Huruf to adalah huruf yang sangat kuat Dan semua sifat-sifat yang dimiliki adalah sifat-sifat kuat Seperti jahar Sifat tidak mengalirnya nafas. Ya. Bedakan antara to dengan da. Kuat mana? Kuat to. Karena to ya, tidak diikuti dengan atau disertai aliran nafas. To. Ya, beda dengan da. Ya. Huruf to juga sifatnya adalah jahir. Ya. Ya, Syiddah. Suaranya akan apa? berhenti saat di sukun. Al-t. Ya. Lalu musul kol-kolah. Ya huruf ta juga tebal. Po lain dengan ta ta tipis ya. Dan seterusnya. Maka huruf ta sangat kuat. Dan adalah huruf kuat karena sifat-sifat yang ada padanya adalah sifat kuat semua. Huruf ta sifat apanya lemahnya banyak ya. Sifat hames, sifat istifal, sifat apa? Uh, sifat uh, apa namanya? Uh, tipis ya. Maka sifat tak adalah banyak yang lemah sehingga tak tergolong huruf lemah. Apa fungsinya kita mengenal sifat ini? Apa mengenal huruf ini kuat dan lemah? Nanti terkait dengan apa? Dengan babul itu Ya, babul itu Sehingga huruf kuat tidak mungkin secara sempurna ya dimasukkan atau diitukamkan dalam huruf yang sangat lemah. Ya, namun harus ada sifat-sifat yang tersisa. Ya, ini sebagian dari manfaat belajar apa? sifat dan nanti perinciannya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Tafadalu di murajaah bab makhraj ya tentang makhazul huruf insyaallah eh yang berikutnya kita akan mempelajari sifat lalu kita praktekan ya melafadzkan huruf-huruf ya dalam kalimat ya, dalam ayat insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya. Ini kan kajian kita pada pagi dan siang ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh